Barang siapa orang yang mencari suatu ilmu yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla Ilmunya diridhai oleh Allah Azza wa Jalla Tapi dia tidak mempelajari ilmu itu Kecuali untuk meraih keuntungan duniawi Baik itu harta, jabatan, popularitas atau yang sejenisnya Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah orang itu tidak akan bisa mencium baunya surga pada hari kiamat nanti. Dan inilah yang memotivasi kebanyakan orang selama ini ketika mencari ilmu. Kebanyakan untuk dunia. Oleh karena itulah maka meluruskan niat dalam hal mencari ilmu sesuatu yang sangat-sangat penting dan harus, walaupun sangat-sangat-sangat sulit. Dan kesulitan seperti ini tidak hanya dialami oleh orang biasa, oleh orang seperti kita, tapi juga oleh para ulama yang ketulusan niatnya, keilmuannya, kehebatan ibadahnya, kebersihan hatinya, sudah menjadi buah bibir di kalangan kaum muslimin. Tapi mereka pun merasakan. Bahawa meluruskan niat itu. Merupakan perkara yang sangat-sangat sulit. Coba perhatikan apa yang dikemukakan oleh imam. Sufyan Athauri rahimahullah. Seseorang yang terkenal dengan kewaraannya. ketakwaannya kehebatan ibadahnya dan tentu saja ketinggian ilmunya, Imam Sufyan Athauri menyatakan, Ma'alajdu syai'an asyadda'alayya min niyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat bagi diriku dibanding meluruskan niatku. Kalau orang selevel Imam Syufian Athauri aja seperti itu, apalagi orang-orang seperti kita, maka amal-amal soleh yang kita bangun, yang kita amalkan, akan berupaya untuk dihancurkan, dirubuhkan, dirusak oleh iblis alaikullahi alaih dan upaya yang paling efektif dan juga efisien untuk merubuhkan amal-amal soleh kita adalah dirusak niatnya sehingga niatnya dibelokkan kepada sesuatu yang terlarang secara syariat sehingga amal-amal yang tadinya bernilai ibadah dan beramal soleh karena niatnya keliru Berubahlah dia menjadi maksiat. Berubahlah amalan tersebut menjadi amal salah, bukan amal soleh. Lihat saja umpamanya solat. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Wailulil musallin, al-ladinahum an solatihim sahun, wal-ladinahum yuraun." Wail bagi orang-orang yang suka solat. Wail itu. Wadin finari jahannam. Sebuah lembah di dalam dasar neraka jahannam. Itu namanya wail. Nah, wail ini diperuntukkan salah satunya bagi orang yang sholat. Fawailu lil muslim. Tapi yang sholatnya, pertama lalai, kedua ria. an ansolatihim sahun, walladhinahum yura'un. Orang-orang yang sahun dari sholatnya, dan orang-orang yang ria di dalam sholatnya. Kita lihat sholat sebagai sebuah ibadah yang agung, tapi para pelakunya diancam dengan wail hanya karena salah satunya adalah ria. Dan ria merupakan perkara yang bisa merusak niat seseorang. Dan rusaknya niat, rusaknya amalan berdasarkan hal itulah maka iblis alaihi selalu berupaya untuk merubuhkan bangunan amal seseorang dengan cara merubuhkan niatnya merusak niatnya, membelokkan niatnya dari niat-niat yang benar kepada niat-niat yang keliru dan salah sama dengan hal mencari ilmu Maka syaitan akan berupaya agar manusia ketika mencari ilmunya meniatkan dengan niat-niat yang buruk. Ingin umpamanya meraih kekayaan dunia dengan ilmu yang sedang dipelajarinya. Atau ingin menjadi seorang yang beken, yang terkenal, yang eh, kata orang Sunda mah, kaceluk keaun-aun, kekoncara, kejana pria. Menjadi orang yang masyur, yang populer di kalangan sesama manusia karena itu perkara yang menurut mereka menyenangkan hidup mereka. Yang benar-benar membuat mereka akan bahagia, disanjung, dipuji, dan dibicarakan orang lain itu yang sebenarnya bisa menghancurkan amal-amal mereka. Ini pun ternyata teralami oleh para ulama di awal-awal pencarian ilmu seperti apa yang diungkapkan oleh Imam Ad-Darqutni Abul Hasan Ali bin Umar seorang yang bergelar Amirul Mukminin fil Hadis, sebuah gelar tertinggi di bidang hadis. Orang yang menguasai seluk-beluk seluruh ilmu hadis dan hafal hadis dengan sanadnya minimal satu juta hadis, baru orang itu diberi gelar dengan gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Seperti Imam Ad-Darukni, seorang Amirul Mukminin fil Hadis, beliau menyatakan, "Talabnal ilma li ghairillah fa ba'a illa lillah." Kata Imam ad kami mencari ilmu bukan karena Allah, tapi ternyata gagal. Karena ilmu tidak bisa dipelajari, tidak bisa didapatkan kecuali harus karena Allah. Ketika menjelaskan ucapan Al-Imam Ad-Darukutni tersebut, para ulama menyatakan, perkataan Imam Ad-Darukutni yang menyatakan tolabna dan bukan tolabdu, kami, beliau mewakili kawan-kawannya sesama penuntut ilmu. Dan itu terketahui dari obrolan beliau dengan kawan-kawannya ketika mengungkapkan niat mereka mencari ilmu. Karena para ulama yang menjadi guru-guru mereka begitu masyhur, begitu populer, begitu disanjung dan dipuji. Maka itu yang banyak dicita-citakan orang, pujiannya, sanjungannya dan popularitas Maka hampir rata-rata murid terobsesi untuk menjadi seperti gurunya. Oleh karena itulah maka mereka banyak yang meniatkan untuk itu. Oleh karena itu diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi, ya, Imam Ad-Darukutni, al-ilma li ghairihi. Kami mencari ilmu bukan karena Allah. Arti bukan karena Allah adalah demi popularitas, demi keterkenalan, demi kemesyuran. Ternyata gagal. Akhirnya, semenjak saat itu mereka meluruskan niat dan merubahnya untuk ikhlas karena Allah SWT dalam pencarian ilmunya. Berhasillah mereka, lalu jadilah mereka menjadi ulama-ulama yang tulus, yang ikhlas dan ilmunya sangat manfaat sampai akhir zaman berkata al-imam syatibi rahimahullahu ta'ala yang beliau ungkapkan dalam kitab al-i'tisam kata imam as shatibi akhirul asyai nuzulan min kulubi salihin hubbu shalatah wa t perkara terakhir atau ujian terakhir yang akan hinggap. Di dalam hati para solehin, para ulama Adalah Cinta popularitas Cinta kekuasaan Cinta menjadi narasumber Cinta terhadap uh, sanjungan Dan ini diungkapkan oleh para ulama atas apa yang dimaksud dengan apa yang disebut dengan pengalaman pengalaman mereka dan itu teralami oleh hampir setiap penuntut ilmu tapi setelah para ulama itu sadar bahwa seluruh niat tersebut adalah niat-niat yang sangat keliru yang sangat membahayakan lalu mereka bertobat dari hal itu Kemudian merubah niatnya menjadi tulus ikhlas karena Allahumma azza wajalla. Sebahaya apa kelirunya niat di dalam beramal? Kita bisa lihat dalam banyak hadis, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wassalamu bersabda inna awalan nasi yuqlo yawm al-qiyamati alaihi thalathatun. Kata Rasulullah SAW manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah tiga orang. Salah satu di antara tiga orang ini, kita tidak akan menjelaskan ketiga-tiganya. Tapi hanya salah satu saja yang berkaitan dengan apa yang sedang kita bahas adalah Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa bihi fa'arafa ni'amahu fa'arafa Seseorang yang ketika di dunianya belajar ilmu, mencari ilmu lalu mengajarkan ilmunya. Juga mengajarkan Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Dia dipanggil pada hari kiamat lalu Allah Azza wa Jalla mengingatkan dia akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya lalu dia pun mengakui seluruh nikmat tersebut. Setelah itu Allah bertanya, "Fama fa'alta fiha?" Apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat-nikmatku tersebut? Orang itu menjawab saya belajar ilmu, mengajar ilmu, dan membaca quran Ya Allah, dulu ketika di dunia aku belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, aku pun membaca Al-Quran karenaMu. Apa kata Allah SWT? Khabtah, dustakam. Para malaikat yang juga ada di sana menyatakan khabtah, dustakam, bohong kamu. Lalu Allah menyal, melanjutkan walakinna ka ta'lam tal ilma li yuqala alimun wa qara'ta fil qafiya alquran li yuqala huwa Kamu belajar ilmu itu agar kamu itu disebut sebagai orang alim agar kamu itu disebut sebagai dai kondang ustad Beken. atau yang sejenisnya dan kamu pun membaca Al-Qur'an agar kamu itu sebenarnya disebut sebagai qari yang bagus suaranya wa qad dan pujian-pujian itu telah dikatakan bagi dirimu lalu summa amara bihi fa suhiba ala wajhi hatta ulqiya fil nar Lalu Allah merintahkan agar orang itu digusur, diseret pada wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam api, ke dalam neraka waliyahdubillah. Inilah akibat yang akan dialami oleh orang apabila salah niat. Amalannya bagus, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, belajar Quran, baca Al-Quran itu bagus. Tapi ketika amalan bagus diniatkan dengan niat yang salah, dengan niat yang keliru, maka itu membahayakan dia. Karena Allah bukan menerima amalan tersebut dan memberi pahala atas amalan itu, tapi malah sebaliknya amalannya ditolak. Kemudian, Allah SWT memasukkan orang itu ke dalam neraka. Sehingga dalam hadis qudsi Allah berfirman Ana agna asy-syuraka'i 'ani syirki faman 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu Siapa aku kata Allah adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya umpamanya 90% niat amalan itu untuk Allah, 10% untuk dipuji manusia. Disekutukan Allah dalam hal tersebut dengan pujian manusia, maka aku tinggalkan dia, aku tinggalkan amalan yang aku tolak, tidak akan aku terima. Berdasarkan hal tersebut, maka amalan-amalan sedahsyat sehebat, seberat apapun. Tapi kalau diniatkan dengan niat yang tidak ikhlas, oleh Allah ditolak, tidak akan diterima. Dan Allah akan mengadab orang tersebut sebagaimana dalam hadis sahih rakyat Imam Muslim tadi. Orang yang ketika didurnya belajar ilmu, mengajarkan ilmu, dilemparkan oleh Allah SWT dalam neraka waliyadzubillah. Oleh karena itu, dalam hadis lain, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, Ya na'ayal Arab, Akhwafu ma akhawfu alaikum asyirku wasyahwatul khafiyyah. Wahai bangsa Arab, hal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik dan syahwat yang tersembunyi. Nah, di sini sahih. Sebagaimana dijelaskan dalam silsilah al-hadis ash-shahihah hadisnya as nomor 508 yang kata al-Imam Ibnu al Athir, inna ash al khafiyah hubbu ittila'in nas 'alal ama yang dimaksud dengan syahwat al-khafiyah atau syahwat yang tersembunyi adalah Mencintai kalau orang-orang mengetahui amal-amal baiknya, suka. Kalau orang lain mengetahui dan melihat amal-amal baiknya, lalu mereka memuji dirinya atas amal baik tersebut. Itulah yang paling dikhawatirkanlah Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau, "Akhwafu ma'akhwafu alaihim ashirq." Hal yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik dan syahwat yang tersembunyi. Yang kemudian ketika Imam Ibn Athir menjelaskan syahwat yang tersembunyi tersebut, beliau menerangkan syahwat yang tersembunyi itu adalah perasaan suka apabila orang melihat amal-amal baiknya. Lalu mereka memuji dirinya atas amal baik tersebut. Suatu saat Umar ibn Khattab radiallahu'an melihat ada seorang yang kemanapun dia pergi selalu diikuti. Dia adalah Ubay bin Kaab radiallahu'an. Orang-orang kemanapun Ubay berjalan Selalu berjalan di belakangnya. Selalu dikuntit, diiring ini, diiring-iring. Lalu dibentak oleh Umar bin Khattab an, Sambil dilarang, kemudian Umar bin Khattab menyatakan kufa'an hadha. Fa'innaha fitnatun lil matbu, mudillatun tabi. Hindarkan oleh kamu hal tersebut. Karena hal tersebut merupakan fitnah bagi orang yang diikuti, dan kehinaan bagi orang yang mengikuti. Berdasarkan hal tersebut, maka kita melihat beberapa contoh di kalangan para ulama terdahulu. Para ulama as-salafu soleh, seperti apa yang dialami oleh Ayyub as-Sakhtayani. Ketika dijelaskan tentang biografi, biografi beliau, berkata Syu'bah, salah seorang di antara murid Ayyub as sakhthayani berkata Ayyub, Aku banyak dipuji, padahal aku sama sekali tidak suka untuk dipuji. Ini kemukanlah Imam Al-Dhahabi dalam kitab Syiaru Alamin Nubala. Kata syu'bah, Rubbama zahabtu ma'ayyub lihajatin, Fala yadda'uni amshi ma'ahu, Wayakhruju min hahuna wahahuna likayla yuftanulahu. Suatu saat, aku pergi mengiringi beliau untuk satu keperluan. Maka beliau tidak membiarkan aku berjalan di belakangnya. Dia keluar dari gang ini masuk ke gang itu pokoknya ngejelimet gang atau jalan yang beliau lalui agar orang-orang tidak bisa mengikutinya. Berkata Hamad, "Kuntu amshi ma'hu ya'ni Ma'ayub." Fayakhudhu min turuq inna la'ajabu kaifa yuhtadalah firaran minan nas ayyu qal hadha Aku suatu saat berjalan Bersama beliau Bersama Ayub As-Saktayani Beliau ternyata mengambil jalan-jalan Yang aku kaget kok Beliau mengetahui jalan-jalan tikus tersebut Beliau melakukan hal tersebut Menghindari orang Agar orang tidak tahu bahwa itu adalah Ayub Sebab ketika orang-orang mengetahui oh, Itu ada Ayub Maka mereka pun berbondong-bondong Mengikutinya dari belakang Sekadar untuk bertanya Sekadar untuk melihat tingkah lakunya karena seluruh tingkah lakunya jadi ilmu mungkin persis dengan orang-orang zaman sekarang mereka melakukan itu, tapi bukan kepada ulama, tapi kepada para selebritis, begitu melihat selebritis, artis aktor, aktris biduanita yang populer walaupun terkenal sebagai ahli maksiat, orang bisa teriak-teriak memburunya, merangkulnya kemudian Mengambil foto bersamanya dan seterusnya Tapi Yang mereka idolakan adalah ahli maksiat Kalau zaman dahulu yang mereka idolakanlah Para ulama untuk mengambil Faidah dari semua tingkah lakunya Berkata Bashar bin al-Harith Mattaqallah man Ahabba syahrah Tidak akan bisa bertakwa Kepada Allah orang yang Cinta popularitas Orang yang cinta kemasyhuran. Imam Ahmad rahimahullah taala yang dikenal sebagai Imam Ahlu Sunnah beliau berkata uridu an aku nafisu abim fi shubim b Makkah hatta lau oraf wad bulitu b Aku sangat ingin tinggal berdiam diri di pinggir-pinggir Kota Mekah. Sehingga aku tidak lagi dikenali oleh orang. Karena aku diberi musibah, diberi ujian oleh Allah berupa popularitas. Suatu saat, Imam Ahmad keluar dari rumah dengan menutup wajahnya. Karena tidak ingin diketahui oleh orang bahwa itu Imam Ahmad. Ketika beliau melewati kerumunan-kerumunan orang. Tidak ada satupun kerumunan yang beliau lalui, kecuali semua membicarakan dirinya. Dalam konteks memuji, menyanjung, dan mendoakan kebaikan kepada dirinya. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad? Beliau menyatakan, Laitahu layakuna istidrojan. Aduh celaka aku. Mudah-mudahan ini bukanlah istidroj. Dan ini menunjukkan beliau adalah orang yang paling... Tidak ingin dipuji Tidak ingin disanjung Tidak ingin beken Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan niatnya Dan amalannya Suatu saat beliau itu Berbicara kepada salah seorang Muridnya Yang murid itu ketika Bepergian kemanapun Selalu mendengar Sang guru dipuji dan disanjung Sang guru itu Imam Ahmad Muridnya ini namanya Abu Bakar Berkata Imam Ahmad kepada Abu Bakar Bukan Abu Bakar As-Siddiq Tentu saja Tidak sezaman antara Imam Ahmad dengan Abu Bakar As-Siddiq Ini Abu Bakar yang lain Yang termasuk salah satu murid Imam Ahmad Tata Imam Ahmad Ya Abu Bakrin Iza arafar rajulu nafsahu Fama yanfahu kalamun nas Wahai Abu Bakar Apabila seseorang mengetahui tentang dirinya, maka pujian orang sehebat apapun tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Suatu saat, Imam Ahmad sendiri yang langsung mendengar pujian orang-orang terhadap dirinya. Tanpa sepengetahuan orang-orang yang memuji bahwa itu Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad ketika berangkat, pergi, beli seluruh menutupi wajahnya agar tidak diketahui. Dan kebetulan, orang-orang Arab itu, kebiasaan mereka tentu saja memakai imamah atau sorban. Kedua, banyaknya angin yang bertiup menerbangkan debu-debu, sehingga amat sangat lumrah, wajar, dan banyak orang ketika berjalan, itu menutupkan sorbannya ke wajahnya agar menghindarkan diri dari debu. Begitu juga Imam Ahmad setiap kali berlalu melewati kerumunan orang, orang-orang itu selalu memujinya, mendoakan kebaikan untuknya. Berkata Imam Ahmad, "As'alullaha ay alla yaj'alana mira'iyyin." Aku meminta kepada Allah agar Allah tidak menjadikan kita ini sebagai orang-orang yang riya, orang-orang yang ingin dipuji dan senang dipujinya Imam Ahmad uh, Imam Sufyan Atsauri afwan rahimahullahu taala menyatakan kata beliau balaghani annal 'abda idza amila amalan la yazalu syaithan yuwaswisu fi qalbihi hatta yaghlibahu telah sampai riwayat kepada aku bahwa Apabila seorang hamba beramal dengan satu amal baik, setan selalu meniupkan was was kepada dirinya. Was was itu maknanya adalah bisikan yang isi bisikannya langsung muncul dalam hati orang itu tanpa terdengar suara di telinga. Lalu setan mengalahkannya sehingga orang itu hatayyibah ayyuktabah min amalihi. Orang itu suka menuliskan kebaikan-kebaikan dirinya. Lalu apa yang terjadi? Lalu setan la yajalus syaitan yuwaswisu fi qalbihi. Setan itu terus membisikkan berbagai macam godaan ke dalam hatinya hatta yuhibba ayyum daha Sehingga dia sangat suka kalau orang-orang memuji dirinya atas amal baiknya tersebut. Lalu ditadamkanlah oleh iblis di dalam hati orang itu sifat ria. Nah, ini yang terjadi di kalangan manusia apabila manusia itu melakukan sebuah amal yang hebat. Amalnya bagus. Sesuai dengan sunnah. Niatnya awalnya ikhlas. Dilakukan dengan berkualitas, khusus dan yang sejenisnya. Setelah itu oleh setan tidak dibiarkan, digoda, agar orang itu kemudian menuliskan atau mengatakan amal baiknya. Lalu setelah dikatakan amal baiknya atau dituliskan, lalu dia ingin agar orang-orang mengomentarinya dengan komentar yang bagus. Dia ingin agar orang memujinya, lalu tertanamlah riak. Apalagi kalau sekarang ada teknologi, ada Facebook, ada Twitter. Sehingga Facebook, Twitter, BBM, SMS dijadikan sebagai media untuk menuliskan amal-amal baiknya yang selama ini dilakukannya. Baik umpah kemesraan dia dengan istrinya, dengan pasangannya. Yang menunjukkan bahwa mereka itu pasangan ideal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditulisnya di dalam Facebooknya. Kemudian setelah itu dia melihat berapa orang yang melaik yang ngasih jempol terhadap statusnya, berapa orang yang ngasih komen, kemudian apa isi komentarnya dan seterusnya, akhirnya apa? Akhirnya Lahirlah perasaan ria di dalam hatinya terhadap amal yang mestinya dia sembunyikan, dia rahasiakan dari orang lain. Nah, ini semua berawal dari kesalahan niat di dalam mencari ilmu. Sehingga apa yang terjadi, yang terjadi setelah ilmu itu didapat. Dia ingin dipuji dengan segala hal yang lahir, segala kebaikan yang lahir dari ilmunya. Baik ketinggian ilmunya, kedalaman ilmunya, keluasan-luasannya, dan kehebatan amalnya atas dasar ilmu tersebut, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itulah, maka ini menjadi kendala yang sangat berbahaya, penyakit yang sangat berbahaya. Apa bahaya yang akan ditimbulkan kelak dari hal ini? Nah, salah satu, bahaya besar. Yang ditimbulkan dari ketidakikhlasan ketika mencari ilmu adalah. Ketika dia sudah menjadi da'i. Sudah menjadi ustad, Sudah menjadi mubalik. Sudah menjadi mu'alim. Sudah menjadi mudarris. Sudah menjadi muhadir. Lalu mengajarkan ilmunya kepada orang. Maka niat yang salah. Sejak boleh mencari ilmu itu tetap terbawa-bawa. Lahirlah niat dia mengajar agar populer. Dia mengajar agar beken, agar dipuji, disanjung orang. Agar dijadikan sebagai narasumber. Apa akibatnya? Akibatnya ketika ada salah satu muridnya yang dianggap tidak menghormatinya. Atau ada ustad lain yang kira-kira menjadi saingan terberatnya di dalam meraih popularitas itu ada orang lain yang lebih populer dari dirinya kalau orang lain tersebut lebih bawah dibanding dirinya dari segala segi muncullah kedengkian muncullah ke, e, sifat iri, hasad dan yang sejenis akhirnya lahirlah keburukan dari hal itu keburukan yang dikemas dengan dakwah keburukan yang dibungkus dengan dalil keburukan yang uh, ditutup tutupi oleh kaidah kaidah syariat, akhirnya keburukannya ini pun terasa di kalangan musta'miinnya, di kalangan murid-muridnya timbullah perpecahan, permusuhan dan ini merusak dakwah itu sendiri. Ini semuanya berawal dari apa? Dari ketidakikhlasan ketika mencari ilmu. Oleh karena itulah, maka kendala terbesar, penyakit terbesar, yang melanda para pencari ilmu, adalah ketidakikhlasan dalam hal niat ketika mencari ilmu. Inilah kendala yang pertama para pendengar Radio Roja, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan nampaknya pagi hari ini kita hanya... Mengupas satu itu saja dulu Karena itu pun sudah menyita Waktu hampir satu jam Kita sekarang Masuki sesi tanya jawab Apabila ada pertanyaan Dipersilakan untuk Diajukan baik lewat SMS Ataupun lewat telepon Yang nanti akan dibacakan kembali Silakan kepada Akhimu Zain Untuk memandu tanya jawab ini Alhamdulillah Syukur Ustaz atas Kajian yang telah di Sampaikan eh, pada pagi hari ini eh, membawakan tema mengenai kendala ataupun halangan dalam mencari ilmu Ya ini eh, baru satu yang dibahas ya ini fasa dunia ya ini rusak, rusaknya niat Ini sangat eh, bagus sekali buat kita semua eh, apa umumnya buat para pencari ilmu Buat kita semua Dalam kita beramal Dan juga dalam kita uh, Melakukan kegiatan-kegiatan Dalam kehidupan kita sehari-hari Sebelum kami membuka Soal tanya-jawab Pada kesempatan pagi hari ini Kami ingin mengucapkan Rasa syukur kami rasa Terima kasih kami Dan syukuran jazakallah khair Kepada para pendengar Rada Raja Bandung Yang telah Memberikan donasi bagi kegiatan Radio Raja Bandung Semoga segala amal ibadah uh, Segala donasi dan infak dan surakah yang telah diberikan kepada kami uh, Mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu SWT Dan mudah-mudahan Allah akan menggantikan uh, Rezeki yang telah diberikannya dengan uh, balasan yang lebih baik lagi dan kepada para pendengar Radio Raja Bandung, kami persilakan kami buka forum tanya-jawab pada pagi hari ini. Bisa langsung menelpon kepada kami di nomor 022-868-62637. Atau bisa juga melalui SMS di nomor 081-1227-1476. Uh, kita akan buka terlebih dahulu di pertanyaan lewat SMS yang sudah masuk, Ustadz. Yang pertama dari Abdul Rashid di Ngamprah uh, Yang Anda rasakan ketika Talabul Ilmi Bagai mengarungi samudra yang tak bertepi Tapi Anda kurang mahir berenang Apa nasihat Ustadz agar Anda selamat? Belajar berenang Iya, <laughs> <laughs> benar Bahwa ilmu itu ibarat lautan yang tak bertepi Sehebat apapun kemampuan orang menyelam Sepanjang apapun usia orang yang menyelami lautan Tetap saja semua itu tidak akan cukup untuk bisa memahami Seluruh ilmu yang luasnya seluas lautan tersebut Maknanya adalah Orang yang sedang belajar ilmu luasnya ilmu tersebut tidak mungkin menyebabkan kita atau seseorang bisa memahami seluruh ilmu adapun yang dimaksud dengan kemampuan berenang ketika mengarungi lautan adalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memahami ilmu-ilmu syariah seperti umpamanya ingin memahami Al-Qur'an dibutuhkan alat ilmu tafsir. Ketika seseorang membedah Al-Qur'an tapi tidak menguasai ilmu tafsir, itu sama saja dengan orang nyebur ke lautan tapi tidak bisa berenang, kalaup dia. Dan demikian juga ketika seseorang ingin memahami masalah fikih tetapi tidak memahami kaidah-kaidah fikih. Tidak menguasai ilmu usul fiqih. Itu sama saja dengan orang yang berenang di lautan. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk berenang. Untuk bisa berenang dan menyelam di lautan. Tidak cukup bisa berenang semata-mata. Atau orang mahir berenang di kolam renang. Lalu nyebur ke lautan. Kelelap dia. Karena di kolam renang tidak ada ombak. Tidak ada gelombang. Kemudian luasnya juga enggak seberapa. sasangkewok kata orang Sunda. Paling besar 50 kali 25 meter. Tapi kalau lautan tak bertepi. Jadi selain dibutuhkan kemampuan berenang, juga kemampuan menguasai ombak, kemampuan fisik, kemampuan mengatur nafas, kemampuan segala macam. Nah barulah dia akan bertahan lama, itu pun tidak mungkin bisa menyelami seluruh lautan yang ada maknanya adalah sebelum kita memahami Al-Quran, coba pelajari dulu ilmu tentang tafsir Al-Quran dan untuk bisa menguasai tafsir Al-Quran ya belajar bahasa Arab dulu dengan penguasaan yang semendalam mungkin, kalau pengetahuan bahasa Arabnya juga cuma dasar asal-asalan itu akan banyak keliru berdasarkan hal itulah siapa orang yang ingin memahami ajar Islam dengan sebenar-benarnya bekali terlebih dahulu ilmu tentang hal itu, jangan sampai otak kita yang kosong dari ilmu tentang syariat lalu langsung dipakai untuk memahami Quran hadis dengan otaknya secara langsung maka itu tak ubahnya seperti berenang di lautan tanpa menguasai teknik berenang Wallahu Wallahu'alam syukuran Ustadz atas jawaban uh, dan penjelasannya kita akan angkat penanya selanjutnya lewat telepon dari Umuraisya di Kota Baru Parahyangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uh, malam. Uh, Selamat malam. Terima kasih. Uh, Selamat malam. Uh... Selamat malam. Selamat ini kan anak punya anak e, SMP kelas 3 ini Alhamdulillah sekarang di boarding school di Albina e, Dan di situ penanaman akidahnya Subhanallah Ya e, Alhamdulillah Bagus gitu ya Kalau menurut anak pribadi gitu Nah Silahkan menghomong lagi Umur Raisa ya Iya silakan Umur Raisa untuk menelpon kembali ya Apaan terputus Ya ke SMS aja. Iya Uh, sambil kita menunggu penelpon uh, ada masuk nustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum sedat. Waalaikumsalam warahmatullah dari siapa nih pak? Dari, dari, dari suhana haryawan lagi di jalan nustad. Ah, uh, mana? Ya. Pas suhana di jalan, mana? Umur sejarahnya sudah terbang ke barat sekali. Nah, alhamdulillah semangat mencari lagi masanya. Sejarah sejarah banyak Yang saya tanyakan, saya tanya dengan soal sunat, soal sunat apa yang bisa dimaksudkan seperti saat tidak terbatas Ustaz. Iya. Yeah. Berlanggatsis. Yeah. Iya. Yeah, Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Yeah. Bapa Suhana. Di jalan, lagi nyetir Mudah-mudahan Allah memberikan Perlindungan selama di jalan Sehingga sampai Di tempat dengan selamat Pak Johana ya Pak Suhana, ya. Pertanyaan beliau Salat sunat apa saja yang bisa Kita lakukan Iya Salat wajib terbatas Tidak bisa semua kita, hanya lima waktu Tapi kalau kita masih ingin mendekat kepada Allah Azza wa Allah menyediakan fasilitas sarana melebihi dari salat fardu. Itu salat-salat sunat yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada salat fardu. Dan dilaksanakan semau kita sepanjang yang kita inginkan, selama yang kita mampu. Kalau salat fardu kita tidak bisa semau kita karena kita harus berjamaah di masjid. Kalau toh kita jadi imam juga kita tidak bisa panjang-panjang sesuai dengan keinginan kita, karena di belakang kita ada orang yang lemah, yang sakit, yang punya banyak keperluan, dan seterusnya. Nah, tapi sholat sunat ini banyak. Sholat sunat yang dikerjakan oleh Rasulullah Rasul SAW pertama <tuh> adalah sholat sunat rawatib. Rawatib itu sholat sunat yang mengiringi sholat fardu baik sebelumnya atau setelahnya kita bisa memelihara dua rokat sebelum subuh dan dua rokat sebelum subuh itu khairu minat dunia wa ma fiha lebih baik daripada dunia dan isinya kemudian setelah itu selesai selesai sholat subuh kita wirid kita berdoa pikir terus sampai apa sampai matahari terbit setelah Beberapa saat matahari terbit Kita sholat Namanya sholat ishrok Sholat ishrok, sholat dua rokat Yang dilakukan seusai syuruk Syuruk itu artinya terbitnya matahari Nabi s.a.w. bersabda Siapa orang sholat subuh Lalu wirid, dikir sampai matahari terbit Setelah matahari terbit Dia sholat dua rokat Maka pahalanya sama dengan Pahala haji dan umroh Secara sempurna, sempurna, sempurna Tiga kali Nabi selesai menyatakan itu. Lalu, zuhur. Kita, qabla zuhurnya ada, bakda zuhurnya ada. Bisa dua sebelum zuhur, berdua setelah zuhur. Bisa empat sebelum zuhur, dan empat setelah zuhur. Boleh. Itu juga boleh dilakukan. Lalu kemudian, bakda solat maghrib. Sebelum solat maghrib dibolehkan. Tetapi tidak mu'akad. Tapi setelah solat maghrib, itu mu'akad. Demikian juga setelah solat isya. Lalu malamnya tahajud, 11 rokat dengan kadar panjang yang sesuai dengan keinginan kita. Mau dua jam, mau tiga jam, mau sepanjang apapun asal tidak melalikan kita dari kewajiban esok harinya, maka itu dibolehkan. Nah, atau setelah setiap selesai wudu kita sholat dua rokat. Itu namanya suksuk syukur, wudhu. Setiap masuk masjid kita solat dua rakaat, tahiyatul masjid. Jadi begitu banyak salat-salat sunat yang dikerjakanlah Rasulullah Sallam. Yang siapapun orang yang mengerjakan secara ikhlas pasti akan merasa berkecukupan dengan semua yang disariatkan tersebut. Begitu Pak Suhanah, Allahumma Biswab. Iya, syukur atas jawabannya dan kepada penelpon khususnya kepada Umur Aisyah di Kota Baru kami persilakan untuk masuk kembali karena pertanyaannya belum sempat disampaikan nah, ada, ada masuk selamat menikmati Aidul Adhaam, sholat maghrib, wabarakatuh. Iya, pak Ridu, mana pak Ridu? Mohon masak. Bukan masak. Alhamdulillah, langsung. Pak Ridu, lah radio, nak Amin, langsung. Alitane lah tu. Oh, ngahyung iya. Dan ayah kamu, ayamnya. Uh -huh. nyanyi, ya? Uh, ay, suratnya, surat Anika, ayatnya ayat ke lima puluh Di dia alam kerana dosa dia. Mohon. Abu Musa ayat lima puluh sembilan. Akan kita baca baca baca baca baca Rabiona penyentuh masih agak ninda. Terus kita Maha Yang Maha Esa. Ini semua asbabnya jauh alam Abdul Karim. Ia adalah satu kesilapan dari Islam bahawa ayat ini turun kepada Abdullah bin Ujakah ketika diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin suatu pasukan. Ayat habis di ayat muharrir. Itu kan tidak t tidak, -tidak mesti Mohon. Nah, sebabnya, apa sebabnya kalau oh, ada turun kepada Abdullah bin uh, Hujjahpa ayat ini ke terucap? Mohon. Nah, iya. Eh, kenapa kalau oh, ada turun kepada apa semua wa, wahyu itu turun kepada Rasul? Semua mohon. Oh, nah, tanya. Di turunkan nanti kepada Abdullah bin Hujjahpa ucap. Semua mohon. Semua. Semua. Semua. Semua. Semua. Semua. Semua. Semua. Semua atas. Langsung atas kita. Mangga, mangga. Iya. Mangga, mangga. On order atau turun ke siapa? Semua, semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Padudung Dung disimahi. Barokallahu fiq. Iya. Ayat Al Quran. Ada yang turun dengan sebab, ada yang turun tanpa sebab. Adapun ayat Al-Qur'an yang turun dengan sebab, maka kejadian yang menjadi penyebab turunnya ayat tersebut disebut asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Dalam kasus yang tadi tanyakan oleh Pak Dudung, eh, bukan Al-Qur'an itu Turun kepada sahabat tersebut, tapi turunnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh sahabat tersebut, begitu. Jadi Nuzilat Hadil Ayah Fi Fulan. Ayat ini turun tentang Fifulan. Si turunnya kepada siapa? kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi turunnya ayat tersebut disebabkan karena kejadian yang dialami oleh si Fulan yang tadi disebutkan oleh Pak Dudung itu salah satunya dan banyak ayat-ayat yang turun karena apa yang dilakukan oleh para sahabat lalu turun ayat seperti contoh umpamanya ketika Nabi s.a.w sedang mendakwahi tokoh-tokoh kafir di Madinah, lalu datang orang yang buta, kemudian bertanya tentang sesuatu, Nabi Nabi SAW cemberut, baringa balir, gitu ya. Nah, orang itu, Abdullah bin Umi maktum yang buta. Berkaitan dengan peristiwa tersebut, turun ayat, Abasa wa ta'walla Ama. Ayat ini turunnya kepada Ibnu Umi Maktum atau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tentu saja kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi turunnya itu karena kasus yang berkaitan dengan Ibnu Umi Maktum. Nuzilat hadir ayat fi Abdullah bin Umi Maktum. Ayat ini turun tentang Abdullah bin Umi Maktum, tapi turunnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan ayat yang tadi Ditanyakan oleh Pak Dudung Begitu Pak Dudung mudah-mudahan Aina mengartasnya Alhamdulillah mangga eh, Syukur Ustaz atas jawabannya Kita akan eh, Kembali bacakan pertanyaan Lewat SMS dari Ibu Ella Di Selacau Assalamualaikum Pak Ustaz Sebentar lagi anak saya akan menghadapi Ujian nasional Apa boleh saya sebagai ibunya berpuasa Supaya anak saya dilancarkan dan diluluskan Terima kasih atas jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Ela di Selat Jauh Saum yang kita lakukan Saum sunat Laksanakan Tulus ikhlas Karena Allah SWT bukan Untuk kepentingan duniawi Cuma nanti orang yang ikhlas karena Allah dalam melakukan saum atau tahajud atau baca Quran maka orang itu doanya akan dikabulkan oleh Allahumma azza wajalla ketika saumnya doanya akan dikabulkan ketika sahur berdoa akan dikabulkan ketika buka berdoa akan dikabulkan oleh Allahumma azza wajalla selama saumnya akan dikabulkan Asal apa? Asal niatnya tulus, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Karena diperintah oleh Allah. Karena mengikuti sunnah Rasul SAW. Nah ketika saum kemudian ikhlas tulus karena Allah, lalu kita berdoa agar anaknya diluluskan, agar anaknya diberikan pikiran yang bersih, yang jernih agar anaknya diberi semangat belajar yang tinggi maka Dikabulkannya doa itu berakibat Bagus bagi anaknya Oleh karena itu Ikhtiar yang harus dilakukan Oleh orang tua Agar anak-anaknya Bagus nilainya dalam hal ujian Pertama Membimbing anaknya untuk belajar Menyuruh anaknya untuk belajar Memberi fasilitas Belajar yang layak kepada Anak buku-bukunya Ruangan kamarnya Penerangannya yang cukup begitu ya dikondisikan yang membuat si anak semangat belajar. Nah lalu setelah itu menyuruh anak untuk juga setelah belajar berdoa, gitu ya. Dan si orang tua juga mendoakan agar anaknya dilancarkan, agar anaknya ditenangkan dalam menghadapi ujian, agar anaknya itu e, dibukakan fikirannya sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di ujian. Nah itu yang ada kaitannya. Adapun kalau si ibu saum lalu berdampak anaknya jadi pintar tanpa harus belajar, maka itu tidak nyambung daya hubungan anak. Oleh karena itu, boleh enggak orang tua saum atau tahajud agar anaknya lulus, kalau karena tahajud dan karena saumnya langsung membuat anaknya lulus, tidak akan ada kaitannya. Tapi kalau dengan tahajud, dengan saum lalu doa setelah saum dan setahajudnya, itu berdoa agar anaknya diberi semangat yang tinggi untuk mencari ilmu, untuk belajar ilmu, ya itu bisa. Ya. Jadi begitu, Ibu Ella di sela sahur. Walaahu alam kusowa. Mak. Ya. Syukran, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali eh, pertanyaan lewat telepon dari Umur Raisa menyambung yang tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, merahmatullah. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi uh, terputus. Iya. Yeah. Uh, melanjutkan pertanyaan yang tadi. Uh, jadi jadi uh, anak punya anak uh, SMP yang insya Allah akan melanjutkan ke tingkat SMA. Uh, karena ini apa sekarang itu uh, dia pesantren di Albina bina uh, untuk melanjutkan ke tingkat SMA kami sebagai orang tua sempat bingung di uh, satu sisi mungkin kita melanjutkan di Aldina iya gitu kan uh, tapi di sisi lain ada masukan ini katanya ada uh, sekolah yang bagus di Serpong tepatnya di uh, Islam Cendikiya, tetapi kami tidak tahu di sana itu akidahnya bagaimana. Jadi uh, tetapi saudara itu memberikan masukan bahwa penanaman akidah yang lebih bagus itu adalah ketika SMP uh, karena itu uh, apa ya membentuk kepribadian itu usia-usia ketika SMP. Nah untuk SMA dia itu akan lebih mandiri dan bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk begitu. Nah e, menurut Ustadz ini saya, saya sempat bingung ini untuk pemilihan sekolah itu sebaiknya e, bagaimana gitu. Apakah memang e, keislam cendikia itu e, apa ya, pemilihan yang memang alternatif yang bagus atau bagaimana gitu kan. Ya. Saya dia sempat bingung itu eh, takutnya itu salah tulis tu, tuan. Iya iya. Ya, assalamualaikum ya. ya, warahmatullah wabarakatuh. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur Raisa di pada larang ya, kata baru baru kahwah hafif. Iya, e, tingkat SLP ibu di Bekasi ya di Albina dan akidahnya lurus bagus, Kemampuannya juga. Terus SLA ke lembaga pendidikan yang ibu sebutkan tadi Itu akan berubah bu akidahnya bu orientasinya juga akan berubah bu Bagus, ya bagus dari segi yang lain Muaha, gitu ya, disiplin Hafalan Quran Tapi akidahnya bisa berbeda ya Adapun perkataan orang teman atau saudara ibu tadi nanti di SMA dia bisa memilih mana yang baik, mana yang benar. Keliru besar bisa memilih yang baik dan benar itu bukan karena usia, tapi karena ilmu. Kalau ilmu kosong, ilmunya kurang, walaupun bukan SMA, walaupun profesor doktor, tapi ilmu agamanya kurang, dia akan salah dalam memilih mana yang benar, mana yang salah dari aspek syari'. I. Kalau profesor doktor tersebut masih bodoh dalam ilmu syar'i, i. masih tidak mengerti akidah manhaj yang lurus, dia tidak akan bisa membedakan mana akidah yang benar, mana yang salah. Orang-orang yang akidahnya keliru seperti Mu'tazilah, seperti Asy'ariyah, seperti umpamanya Khawarijiyah, mereka merasa benar dengan akidah-akidahnya tersebut. Ya, kenapa? Karena keawaman mereka tentang akidah yang benar. Walaupun di bidang lain mereka bergelar profesor, doktor dan yang lain-lain, ada yang hafal Al-Qur'an segala macam. Gitu ya. Oleh karena itu jangan serahkan memilih benar salah itu kepada orang baik SMA ataupun setelahnya kalau pemahaman agamanya belum mendalam, masih sangat dasar. Nah, kalau umpamanya setelah SL, eh, ketika SLV di pesantrennya akidahnya lurus, kemudian SMA-nya masuk kepada akidahnya menyimpang, ya pasti dia akan berubah, akan terbawa oleh arus, akan terpengaruh oleh lingkungan, akan terkotori oleh apa yang diajarkan di tempat pelajaran. Tidak bisa dia memilih dan memilah, karena ilmunya belum cukup untuk itu. Oleh karena itu tidak tidak direkomendasikan untuk pindah ke lembaga yang tadi disebut, ya. Kalau mau tetap di sana atau kalau enggak, umpamanya ada yang dekat dengan Albina, tetangganya dan itu lebih recommended. Itu apa? Hidayatun Najah. Karena mereka orang-orang yang saya kenal. Saya juga beberapa kali dulu setiap bulan rutin ke sana. Guru-gurunya berapa dikenal, gitu ya. Nah, maksudnya saya kenal dengan baik. Nah, kalau mau ke sana, pindahnya ke hidayah tunajah yang ada di pinggirnya, gitu ya. Adapun kelembaga yang tadi sebutkan itu tidak recommended untuk uh, kelurusan dan kebenaran akidahnya. Begitu, ibu Umuraisa, Allahumma Alam. Iya, so. syukuran Ustaz atas jawabannya dan nasihatnya, serta rekomendasi yang diberikan untuk Umuraisa dan juga barangkali untuk para pendengar Radio Raja Bandung yang lainnya juga. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Iya. Mengapa? Barokallahu fitul Ustadz. Fitul Barokallahu. Ini Ustad ada yang ditanyakan. Eh ini gitu ya islas itu dari awal, tengah-tengah dan akhir. Karena kan nanti yang diterima itu yang korban salim. Gimana mana siap-siapnya karena kan suka beramal itu awal ikhlas eh tengah-tengah saya ada yang lupa terus dibicarakan. Uh, hmm. suka ingat itu juga tapi suka gitu lagi gitu lagi Ustaz tolong ya biar ikhlas dan menghadap Allah dengan kalbun salim. Terima iya. kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aisyah dicimahi barakallahu Ayat Al-Qur'an menyatakan Yauma la yanfa'u Yauma la yanfa'ul mal wal illa man atallaha biqalbin salim Jadi pada hari itu tidak ada manfaatnya harta ataupun anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa qalbun salim Yang dimaksud qalbun salim itu hati yang selamat banyak orang salah faham yang dimaksud kalau Qalbun Salim itu hati yang selamat dari suudan. Dari iri dengki kepada sesama manusia. Sudah aja. Itu betul tapi tidak e, mencakup keseluruhan. Bahkan tidak menjangkau hal yang paling esensial. Yang dimaksud dengan Qalbun Salim hati yang selamat adalah hati yang selamat dari syirik. Kufur dan bid'ah itu yang lebih utama Karena apa? Karena kadar dosa syirik, kufur dan bid'ah Jauh di atas dosa maksia Kalau iri, dengki, suudon kepada sama Itu maksia Itu dosa besar Nah, adapun syirik, kufur dan bid'ah Itu lebih besar lagi dosanya Daripada dosa maksia Oleh karena itulah Maka orang-orang yang Hatinya tidak selamat Pertama tidak selamat dari syirik baik besar ataupun kecil Seperti tidak selamat dari ria Dari ujub, dari takabur, dari sumah Walaupun dia tidak pernah seudon kepada orang Walaupun dia tidak pernah umpamanya iri dengki kepada orang Tapi ada ria, ada sumah, ada ujub, ada takabur ada hal-hal yang sejenis itu itu Syirik kecil Tapi walaupun syirik kecil dosanya lebih besar Daripada dosa iri dengki Daripada dosa suudan Daripada dosa gibah Dan yang sejenisnya. Jadi pertama bersihkan hati dari Syirik baik besar ataupun kecil Kufur besar ataupun kecil Bin'ah besar ataupun kecil Bin'ah besar lah bin'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam Alias kufur Bidah kecil, bidah yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam Nah untuk bisa bersih dari semuanya itu Perdalam Tauhid Perdalam Akidah Kenali Allah sejauh yang kita bisa Pelajari asma dan sifat Allah Sebab siapa orang yang mengenal Allah Dengan pengenalan yang mendalam Pasti akan tertanam rasa khaw Rasa roja Rasa mahabbah Rasa tawakal Termasuk ikhlas yang juga mendalam, dalam beribadah kepada Allahu Azza wa Jalla. Maka dengan itu insya Allah dia akan selamat hatinya. Kalau orang sudah selamat dari syirik besar, syirik kecil, kufur besar, kufur kecil, bid'ah besar, bid'ah kecil. Insya Allah dia pun akan selamat dari maksiat-maksiat. Dari iri dengki, dari suudan kepada sesama. Inilah per, per, uh, penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qaim Al-Jawzi dalam al kitab Madarijun Salikin Yang ketika beliau membahas tentang masalah Illa man atallaha biqal bin salim Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa qal salim Maksudnya hati yang selamat dari syirik dan kufur Serta bin'ah Dan otomatis efeknya akan bersih juga Selamat juga dari maksiat seperti suudan, seperti iri dengki kepada orang Seperti uh, hasad kepada orang Itu akan terbersihkan dengan sendirinya nah, Insya Allah Ibu Ain dan juga para pendengar di Roja yang lainnya Di Ramadan nanti kita akan mengadakan daurah di Selajau Dengan membahas kitab Malikul Kulu Malikul Kulu itu hal, uh, rajaknya hati Dan itu membahas masalah keikhlasan Bagaimana? Apa yang dimaksud keikhlasan? Kiat-kiat meraih keikhlasan Kiat-kiat menghindarkan dari ria Dan yang sejenisnya Insya Allah itu akan kita bahas nanti ya. Begitu Ibu Ayi Wallahu'alam bisawab lagi. Iya, Syukur atas jawabannya Kita bacakan kembali Dua pertanyaan lewat SMS yang sudah masuk Yang pertama dari Abu Ghafi Di GGR Kalong Kalau doa pagi dan doa sore itu didawamkannya mulai jam berapa sampai jam berapa. Yang kedua yang berkaitan dengan dari Pak Dede di Sasak Bubur, kalau solat isroh itu solat duha. Kalau bukan jam berapa sampai jam berapa waktunya, ditambah duha waktunya dari jam berapa sampai jam berapa. Jazakallah khair. Ya, pertama mendawamkan zikir pagi dan petang. Waktunya kapan? Adapun zikir pagi boleh kita baca seusai kita melaksanakan salat subuh sampai pagi menurut uraf jam 8, jam 9 itu menurut uraf masih dianggap pagi maka kita masih boleh membaca e, demikian juga sore kita memulai dari salat asar sampai maghrib itu masih dianggap sebagai sore hari, adapun maghrib ke atas itu sudah mulai malam karena Al-Quran menyatakan bahwa e, apa Akhir misalah lindungi syamsi ila gosakin lain sampai kelam malam yang ni kelam malam itu maghrib ke atas begitu. Kedua, solat isyrok bukanlah solat duha, karena solat isyrok itu cuma dua rokak, sedangkan solat duha bisa dua rokak sampai delapan rokak. Kalau solat isyrok, solat yang dilakukan beberapa saat setelah terbit matahari, jangan ketika terbit, sebab ketika terbit tidak boleh setelah terbit, baru isra. Adapun salat duha yang paling utama adalah ham, eh, menjelang tengah siang. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul awabin hina tarfadhinna tarfadul fisah. Bahwa salat awabin maksudnya salat eh, duha. Salat awabin bukan salat ba'da maghrib sampai isya tapi salat duha. Salat awabin salatul awabin hina tarfadul fisah salat Awabin solat duha itu adalah ketika ya, anak unta mulai kepanasan dan itu sekitar sekitar jam 11 menjelang bukur. Nah, makanya kata Syaikhul Tha'imin seutama utama solat duha adalah ketika panas. Tapi apabila ketika di tengah menjelang tengah siang itu kita banyak urusan banyak keperluan maka dibolehkan melakukan solat duha di awal pagi. Sekitar umpamanya setengah tujuh Jam tujuh dibolehkan ah, Tapi yang se -abdol, abdol adalah Tadi menjelang tengah hari Ketika anak unta sudah merasa Kepanasan, jadi beda Antara isyrok dengan duha Allahuakbar ya, Syukur Ustaz atas jawabannya Ada yang bertanya kembali Lewat telepon dari Irma di Padalarang Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fiik wa Betul komentar saya, apakah benar orang yang menyekahkan makanan untuk orang yang orang berjumaah Jumatan juga sekalinya sama seperti orang yang berjumaah Jumatan juga. Enggak juga aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ning Irma ya, ketinggalan suaranya masjid Ning Ning. Neng Irma di pada larang, larang ya. Iya. iya. Benarkah orang yang uh, menyediakan hidangan untuk orang yang baru pulang Jumat memperoleh pahala seperti orang yang sholat Jumatnya, gitu ya. Uh, Neng Irma, Allah huwalam bisob. Saya belum pernah menemukan hadis tentang masalah itu. Mungkin ada tapi saya belum tahu. Mungkin saja memang tidak ada karena kita fikir tentang Jumatan, seringkali kita buka, seringkali kita baca, tapi belum pernah menemukan hadis atau keterangan tentang masalah itu. Adapun omongan orang memang sering kita dengar, tapi belum pernah kita ketemu hadis atau keterangannya. Oleh karena itulah, maka e, gini, kalau orang menyajikan hidangan untuk orang yang sholat Jumat, bagus. Dia akan memperoleh pahala. ya? Pahalanya sangat besar menyenangkan banyak orang. Apalagi umpamanya yang Jumatan itu, eh, jangan lupulang. Dikirim ke masjid Katering umpamanya 100 bungkus, ada 100 orang jamaah. Bagus-bagus saja, gitu ya. Bagus-bagus saja. Cuma jangan diyakini bahwa itu adalah sunnah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan hal tersebut. Kalau sekali-sekali kita melakukan dan tidak meyakini sunnahnya hal itu, boleh. Tapi insyaAllah itu tetap berpahala karena memberi makan kepada orang lain tetap berpahala. Apalagi kalau jamaahnya terdiri dari kaum uh, fukorah dan masyarakat. Maka itu dibolehkan. Bagus-bagus saja tanpa meyakini sunnahnya hal tersebut. Begitu Neng Irma di Wallahu a'lam insya Iya. Syukur Nusrat atas jawabannya. Kami persilahkan kepada penelpon tadi yang sudah masuk uh, untuk mencoba kembali uh, menelpon kembali ya untuk selanjutnya kita akan bacakan terlebih dahulu dari uh, pertanyaan lewat SMS dari Pak Dadan di Haur Ngambang Assalamualaikum Ustad apakah dibolehkan atau disyariatkan ketika selesai khutbah Jumat membaca doa Kifaratul Majlis bihamdika lalu mengucapkan salam karena di tempat anak bekerja suka ada yang seperti itu, syukran Ya, pada dan di haur ngambang barakallahu fiik. Menutup khutbah dengan kafaratul majlis pertama tidak dicontohkan oleh nabi para sahabat dan para ulama, yang kedua tidak munasib. Maksud tidak munasib tidak pas, tidak cocok karena apa? Karena beres khutbah bukan akhir dari majelis salat Jumat. Majelis salat Jumat berakhir setelah apa? Setelah salat, setelah salat Jumat. Oleh karena itu Ditutupnya khutbah itu baru tengah-tengah majelis Jumatan Oleh karena itulah kalau usia khutbah ditutup dengan doa kafaratul majelis Maka tidak munasib, tidak cocok Selain juga tidak dicontohkan oleh Rasul S.A.W Dan begitu juga menutup khutbah Jumat dengan salam Sesuatu yang juga tidak diajarkan oleh Nabi S.A.W Dan juga tidak munasib karena apa? karena salam boleh dilakukan ketika perpisahan dan ketika bertemu sedangkan akhir khutbah Jumat bukanlah masa perpisahan dengan jamaah. walhasil baik dari aspek syar'i maupun dari aspek waqi kedua hal tersebut yaitu doa kafaratul masjid dan salam adalah dua hal yang tidak cocok untuk diungkapkan di akhir khutbah Jumat wallahu a'lam bissawab terima kasih atas jawabannya kita ada penelpon kembali. Assalamualaikum, Pak Utep di Katapang. Mengapa? Ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan, Ustaz? Silakan. Kan di negara-negara konflik itu Ustaz, terjadi bom bunuh diri kayak gitu, Ustaz. Hmm. Nah, hukum bom bunuh diri kan kalau dalam berkurang secara berhadapan-hadapan itu, kayaknya. Tidak seimbang gitu Ustaz. Nah kalau melakukan bom bunuh diri kayak gitu, Ustaz, bagaimana menurut pandangan Islam? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bom bunuh diri banyak dibolehkan oleh para cendekiawan muslim tapi dibantah oleh para ulama mujtahidin. Jadi yang membolehkannya hanyalah para politikus ahli siasa yang menjadi atau di kalangan para cendekawan muslim yang tidak sampai pada level para ulama. Jadi dia memandang hanya dari kepentingan politik dan kepentingan militer, strategi perang. Tidak dilihat dari aspek syarih. Adapun para ulama mujtahidin seluruhnya menyatakan bahwa bom bunuh diri sekalipun efektif bisa membunuh umpamanya ratusan musuh dan dia hancur sendiri atau malah meledakan e, gudang apa namanya, gudang musyu musuh hancur gitu ya, sampai musuhnya umpamanya menjadi e, lemah kekuatan persenjataannya karena hal itu tapi berakibat orang yang melakukannya umpamanya binasa secara sengaja dan direncanakan, maka itu tetap masuk ke dalam keumuman ayat Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Wala tulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri-diri diri kalian sendiri. Oleh karena itulah maka bom bunuh diri seefektif apapun, seefisien apapun, sebesar apapun manfaatnya, maka hukum boleh tidaknya sesuatu bukan dilihat dari e, besar kecilnya manfaatnya. Tapi disorot dari hukum asal dari perbuatannya itu sendiri. Hukum asal perbuatan itu sendiri yaitu bunuh diri terlarang secara syari' oleh karena itulah, walaupun memberi keuntungan besar kepada kaum muslimin, tapi dilakukan dengan cara yang salah dan keliru, maka yang Allah nilai cara, bukan hasil. Al-Ghaylah la tubarriil wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan bagus, caranya harus bagus. Berdasarkan hal itulah, maka para ulama memfatwakan seketika membantah orang-orang yang membolehkannya dengan memfatwakan bahwa bunuh diri, bom bunuh diri itu tetap haram. Tidak boleh. Itu kalau di medan perang. Terlebih, kalau bom bunuh dirinya itu bukan di medan perang. Di zona aman, tidak ada peperangan, hanya terdapat banyak kedoliman dan ketidakadilan Lalu meledakan diri untuk membunuh orang-orang yang dianggapnya tidak adil. Dan orang yang dianggapnya tidak adil itu sama-sama muslim. Orang muslim yang tidak adil tidak halal darahnya. Tidak boleh dibunuh. Dia harus dihukum sesuai dengan hukum yang diberlakukan oleh syariat. Adapun kalau hukum yang diterapkannya tidak sesuai dengan syariat, maka tidak boleh. Umpah pencuri dibunuh. Dosa orang yang membunuhnya. Atau umpah pemabuk dibunuh. Penjudi dibunuh. Maka dosa orang yang membunuhnya, gitu ya. Orang yang eh uh, memukuli orang lain dibunuh, maka dosa orang yang membunuhnya tidak boleh. Apalagi ini umpamanya meledakkan diri sendiri untuk membunuh orang lain yang dibencinya karena urusan duniawi, maka dosanya berkali-kali Begitu Pak Ustadz di tatapang Allahu a'lam Iya, syukur Ustaz, atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan dari Bapak Ahmad di Rajawali. Asalamualaikum banget. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak? Saya gini eh, Tetangga mau jual rumah hmm. Cuman Sehari-harinya pekerjaannya itu Masalahnya riba Takutnya rumahnya itu Untukan dari riba Nah Apakah kalau beli rumah hasil riba Halal hukumnya Keduanya Saya awalnya yang meninggal, nah tetangga itu meninggal dia seharinya riba, terus begitu meninggal kita ucapnya inai raya, salamualaikum, hmm. gitu S. saja. Muslim itu pak, pak ya muslim bukan? Iya muslim. Yang riba itu muslim, tukang ikan teh. Iya. Terima Iya. Pak Ahmad di Raja Wali Barokallahu Fik. Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama untuk rentenir. ya, Rentenir punya rumah, rumahnya mau dijual. Boleh enggak kita beli? Boleh. Karena apa? Karena kita memiliki rumah itu melalui proses yang halal secara syari. Itu dibeli. Bukan hasil nipu, bukan hasil mencuri, bukan merampas. Tapi melalui proses jual beli. Adapun status rumah si rentener, kita nggak tahu menahu. Mungkin dari renter, mungkin. Mungkin bukan, mungkin. Ya, sebab uh, umpamanya hasil renten, ngerenten-rentenkannya cuma 10 juta, harga rumah itu 100 juta. Nah, umpamanya, uh, jadi 90 juta diambil dari hal yang halalnya, maka boleh uh, kita beli. Dan kita niatkan itu untuk dari yang halalnya. Jadi kita beli dengan proses yang halal secara syari, yaitu proses jual-beli yang memenuhi syarat-syarat sahnya jual-beli secara syari, maka dibolehkan dan status uang yang kita beli tersebut insyaallah halal. Itu yang pertama. Kedua, kalau rentenir itu mati, apakah kita innalillahi atau alhamdulillah? Innalillahi, karena kematian seorang muslim sejahat apapun, ya. Maka itu musibah bagi muslim yang lainnya. Kita tetap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah kita salatkan enggak? Kita salatkan selama dia muslim. Dosa besarnya baik dia mencuri, tukang zina, tukang uh, judi, tukang renten atau koruptor gitu ya. Itu dosa-dosa yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Selaku muslim, walaupun berdosa besar, dia tetap mempunyai hak-hak sebagai muslim pada umumnya Jadi kalau umpamanya dia mengucapkan salam, wajib kita jawab Kalau dia menjadi imam, sah kita bermakmum di belakangnya walaupun tidak afdal Kalau umpamanya dia sakit, tetap kita layat. Dan kalau dia mati, tetap kita sholatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan didoakan Doa-doa kebaikan Doa mem memintakan ampun dan rahmat bagi orang tersebut jadi boleh. Akan tetapi bagi ashabil, ashabul afadil. Ashabul afadil itu orang-orang yang berkedudukan, yang berpengaruh seperti kiai-nya, ustadz-nya, dai-nya yang berpengaruh, lebih utama tidak ikut menyolatkan sebagai takzir atas orang itu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pun seperti itu. Ketika ada seorang mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang ini punya hutang enggak? Punya ya Rasulullah dua dinar Kalau begitu solatkan oleh kalian Nabi menyuruh para sahabat menyolatkan Nabi sendiri tidak ingin menyolatkan Ini menunjukkan bahawa Orang umum wajib menyolatkannya tetap Dengan wajib kifaya Adapun Nabi tidak Sebagai apa? Takzir. Sebagai sanksi atas orang itu Terhadap dosa-dosanya Sehingga ini menjadi pelajaran Bagi orang yang masih hidup Oh kalau saya seperti itu nanti tidak disolatkan oleh Ustaz Anu Wah saya tidak mau Akhirnya dia bisa berhenti dari dosa atau kemaksiatannya tersebut Membuat orang tidak pernah solat Tapi dia masih meyakini kewajiban solat Dia tidak solat kerana hawa nafsu aja. Nah lalu dia mati apakah solatkan? Solatkan Tapi Ustaz atau Kiai atau orang berpengaruh jangan ikut menyalahkan Sebagai takzir atas orang itu atau umpamanya tukang mabuk. Dia matinya Ode. overdosis Gitu ya. Tapi dia Muslim. Kadang sholat. Lagi Odenya enggak tentu. Mati dalam Ode. Sholatkan enggak? Sholatkan. Tapi bagi orang-orang yang ashabul afadil. Jangan menyalatkan. Sebagaimana Rasul alai sholatul wassalam pun tidak menyalatkan orang-orang karena kasus-kasus tertentu. Begitu Wallahu'alam sholatul ya, wassalam. Syukuran Rasul atas jawabannya. Ya, ada penanya kembali lewat telepon. Waalaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dari siapa, di mana pak? Abu Rayhan di Mugatujajah Bangga Abu Rayhan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Wafiqibar Wafiqibar Ini Ustaz, eh, saya mau nanya Karena kan dulu proko ya Setelah mengenal pagi ini Alhamdulillah eh, Sudah tahu hukumnya Saya berhenti Eee eh, dulu saya merokok tu karena yang saya tahu dari ustadz ustadz yang sebelum manhaj ini hukumnya tu makruh hmm. eh, apakah dampak haramnya itu eh, apa yang saya lakukan sebelum apakah sah eh, berdampak enggak sama ibadah saya yang sekarang gitu ustadz itu salah satu lagi ustadz iya kalau kita berada di lingkungan perokok nih, kita kan mengisap asapnya. Hmm. Apa kita terkena dampak haramnya juga gitu? Iya, iya, iya. Ya begitu. Ya, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abu Raihan di Batu Jajar, barakallahu fiik. Ya. Hukum rokok itu jelas dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih secara umum tapi ya, bukan secara khusus. Dan fatwa para ulema. Kalau ulama. Kalau ulama-ulama di Timur Tengah tidak ada yang ikhtilaf. Semuanya mengharamkan. Kalau di Indonesia, uh, ah, Wahabiah sudah mengharamkan. Ya, ustadz ustadz yang menghalalkannya atau mengap makruh, apalagi ada yang mengap untuk ustadz jadi sunnah itu karena dia sudah kecanduan. Jadi berat untuk mengharamkannya secara objektif. Ya. Mana ayat Al Quran banyak dan menjadi kaidah umum. Salah satunya Al Arab. 157, eh, 157, menyatakan bahawa para nabi diutus liyuhilu Liyu, uh, naalhumut taibat wa yuharrimu naalhumut khabait. Seluruh nabi diutus untuk menghalalkan semua yang taibat dan mengharamkan semua yang khabait. Jadi ada dua jenis makanan taibat atau khabait. Nah sekarang uh, rokok apakah taibat apa khabait? Pasti khabait. Jangankan. Ajaran Islam pembuat rokoknya sendiri sudah memberikan peringatan di dalam bungkus rokok bahwa merokok dapat mengakibatkan ini ini ini ini itu pembuat rokoknya sudah memperingatkan bahwa itu secara implisit menyatakan ini tuh rokok tuh haram loh gitu ya karena apa? Karena sudah bisa sudah akan mengakibatkan penyakit ini ini ini ini disebutkan. Dan itu diwajibkan oleh pemerintah di setiap negara, termasuk di Indonesia. Siapa pabrik rokok yang tidak mencantumkan peringatan tersebut, bisa dicabut izinnya itu. Bisa dilarang, bisa kena sanksi. Jadi pembuat rokoknya sendiri sudah memberi peringatan akan bahaya dari rokok. Tentang haramnya rokok itu secara implisit ter, terbaca dari sana. Pemerintah juga seperti itu. Kemudian para dokter, para ahli kesehatan Sudah menjelaskan Di dalam sebatang rokok Terdapat e, 6.000 jenis racun Yang ini bisa ke kanker Ini bisa ke paru-paru Ini bisa ke jantung Oh segala macam Khabaisnya jelas gitu ya. Oleh karena itu orang yang memakruhkan rokok itu Itu hanya satu alasannya Karena apa? Karena dia sudah kesanduan Karena dia sudah apa? Sudah tidak bisa meninggalkan Kebiasaan merokoknya. Kalau sudah kesanuan itu berprinsip daripada tidak merokok lebih baik tidak makan, gitu kan? Seperti itulah. Dan uh, selalu ada dalil untuk apa namanya untuk membantah orang-orang yang mengharamkan rokok. Kalau umpamanya dikatakan rokok itu umpamanya bisa menimbulkan penyakit, ah tidak ngerokok juga banyak tuh penyakit, gitu ya? Rokok itu bisa menyebabkan kematian. oh itu yang tidak ngerokok mati. Kakek saya 130 tahun terus merokok Panjang umurnya Kan begitu, selalu itu, itu ada dalil Susah, satu-satunya yang bisa menghentikan Kebiasaan merokok adalah Hidayah dari Allah Azza wa Jalla Bukan dikasih dalil, dikasih dalil pasti ada seribu bantahan Gini? Oleh karena itulah Hidayah dari Allah Azza wa Jalla Nah, oleh karena itulah Maka, yakini Rokok itu haram, maka insya Allah Kita akan semaksimal mungkin Untuk menjauhinya Contohnya ya, Abu Raihan sendiri dulunya perokok, setelah tahu itu haram, berusaha gigi dan di sana pahala besar insya Allah. Dosa akibat merokoknya di zaman dahulu dihapus, tidak akan diperhitungkan lagi di akhirat, dan diberi pahala karena tobatnya. Nah, demikian juga seluruh efek haram dari rokok yang sudah masuk ke dalam tubuh karena dosanya dihapus, insya Allah oleh Allah SWT juga dihapus. Sama saja dengan orang para sahabat dahulu sebelum masuk Islam, mereka pernah memakan riba karena kebanyakan usaha mereka riba. Jadi dagingnya, darahnya tumbuh dari barang yang haram. Setelah mereka masuk Islam, maka seluruh dosa akibat kesalahan yang dilakukan sebelum Islam, sebelum tobat, maka itu dihapus setelah tobatnya, setelah Islamnya. Begitu juga orang yang dulunya berdosa Karena tukang minum minuman keras, tukang makan uh, barang haram dari dari hasil ngerentangkan uang umpamanya termasuk dari rokok yang dagingnya darahnya tumbuh dari barang-barang yang haram kemudian tobat dari hal itu berhenti dihapus dosanya dan dihapus juga efek dari uh, keharaman di masa lalunya yang sudah berurat akar dalam tubuhnya insya Allah dihapus oleh Allah azza wajalla itu yang pertama kedua bagaimana kalau kita berada di tengah-tengah perokok lalu menghisap asapnya. Tentu saja kita tidak berdosa. Karena apa? Karena itu bukan dari ikhtiar kita. Kecuali kalau kita sengaja dan senang. Wah, saya sudah berhenti ngerokok ini. Alhamdulillah sekarang berada di tengah-tengah perokok. Lalu lalu sengaja dihisap rokok. Aduh nikmat. Nah itu dosa. Karena sama aja dengan ngerokok kalau begitu. ya. Tapi kalau kita tidak ridho terhadap hal itu. Tapi tidak bisa apa-apa gitu ya. Terlalu terhisap, otomatis karena kita tidak mungkin bisa nahan nafas selama itu, maka kita tidak dosa. Secara-secara tidak dosa, walaupun efek kesehatannya kita tetap menanggung resikonya. Karena itulah yang disebut dengan apa proko pasif. Dan proko pasif katanya lebih berisiko daripada proko aktif. Jadi kena juga paru-parunya dan seterusnya. Makanya hindari pergaulan dengan para proko dan jauhi lingkungan yang banyak asap proko. Begitu Abu Raihan wallahu aalam bissawab. Hmm, Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan bacakan kembali pertanyaan lewat SMS yang sudah dikirimkan oleh Abu Salimah di Sayuran Bandung. Asalamualaikum Bapak Ustaz. Di kitab apa Anda bisa lihat hadis tentang nasihat Nabi kepada Huzaifah Ibnu Yaman agar menjauhi firqah-firqah? Syukran jazakallah barkallahu fikum. Iya, yeah, hadis itu ada dalam kitab Sahih Bukhari. Di dalam bab apa namanya? Kitabul Fitan. Nah, pertama kalau ingin tahu hadis itu saja ya rujuk saja kepada Sahih Bukhari. Kedua, kalau ingin tahu penjelasan yang lebih dalam, penjelasan yang lebih dalam, coba dibuka kita Fathul Bari syarat Sahih Bukhari. Nah, itu ada lebih lengkap. Kalau umpamanya itu susah karena berbahasa Arab, ingin berbahasa Indonesia boleh. Di antaranya itu dibuat dalam sebuah kitab e, kecil yang berjudul Lima Da'ifatul Manhaj Salafis Sunan Sye' Salim bin Adi al Hilali. Kenapa saya memilih Manhaj Salaf? Itu juga dibahas dengan syarahnya yang ringkas oleh Sye' Salim bin, Adi, bin Id bin Adi al Hilali. Dan itu sudah ada terjemahannya, ya. Nah itulah e, kitab kita perujukan untuk mengetahui. Hadis tadi, wallahu aalam bismawaab. Ya, terima Ustaz atas jawabannya. Kita kembali Bacakan pertanyaan dari Maman di Nyingkir. Bismillah, Ustaz, upami salat sunnah rawatib empat rakaat atau hiatna seberapa kali? Iya seluruh salat sunnat yang melebihi dua rakaat dipisah dua, dua rakaat, dua rakaat, ya, baik duha, ya, atau tahajud, gitu ya. Atau termasuk juga eh, Apa namanya Qabla atau Ba'da Zuhur Oleh karena itu kadang Rasul S.A.W. memisah dua rokaat di masjid Dua rokaat di rumah Kadang-kadang dua-duanya di rumah Tapi dipisah menjadi Dua rokaat-dua rokaat dan itu Lebih abdol karena sholat sunnat kata sya min, Berdasarkan sebuah hadith Bahwa sholat sunnat itu Dua rokaat-dua rokaat, rokaat. a'lam. Iya Pertanyaan selanjutnya dari Raisa, D.I. Cimahi, Cipagaran, Ustadz, saya mau nanya, tapi kalau dari FB, Twitter, SMS, dan lain-lain untuk menuliskan CR itu bagaimana, Ustadz Zakol? Oh ya, M mungkin maksudnya menggunakan Facebook, Twitter hmm. untuk CR gitu ya. Iya, e internet, televisi, alat komunikasi, dan yang lain-lainnya, itu bisa jadi alat maksiat, bisa jadi alat dakwah. Bagi kita seorang Muslim, terutama para tulabul ilm, jadikan itu sebagai alat dakwah. Boleh kita memuat ayat Al Quran, hadis memposting tulisan-tulisan dari para ulama yang terpercaya, gitu ya. Kita posting ke ke bikin status di FB kita dengan hal itu mem, apa, mengkopas. Tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya, ke, ke, keakuratannya, lalu kita e, bikin status e, di dalam Facebook kita gitu, Twitter kita gitu ya, orang-orang membacanya. Lalu orang-orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu, orang-orang yang tadinya umpamanya keliru jadi benar, orang-orang yang tadinya umpamanya karena ketidaktahuannya e, banyak melakukan kesalahan dalam suatu hal, lalu kita uh, posting tulisan tentang hal itu, akhirnya mereka tahu dan meninggalkan kesalahan itu. Itu jadi syiar, itu jadi dakwah. Dan itulah yang harus kita lakukan dengan Facebook, Twitter, dan hal-hal seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Iya, syukur, Ustaz, atas jawabannya. E, kami beritahukan kepada Pak, Bapak Baban di Cimahi, SMS Anda sudah kami terima, tapi SMS yang keterima tidak lengkap. Kami mohon untuk mengirimkan uh, kembali SMS-nya. Justru di pertanyaannya belum belum keterima ini. Silakan Pak Babandi Cimahi untuk untuk mengirimkan kembali. Uh, kita bacakan kembali ada penelpon yang masuk Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Maaf dikecilkan dulu radio, pak ya. Ada di... Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Merahmatullah. Ah, melihat panduan umroh ada yang disebut salah sunat mutlaknya dari Heriawan Simahi. Iya, Pak Heriawan Simahi. Kaitannya dengan salah sunat mutlak tersebut, apakah kita bisa melaksanakan juga di Indonesia, nih? Dan berapa jumlah rakyatnya dan kapan saja bisa dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heriawan. Ya tanpa Ahmad ya. Dicimahi. Barokallahu fiqh. Ya. Sholat mutlak. Pak Heriawannya ya adalah. Sholat yang tidak terikat. Oleh sebab atau oleh waktu. Maka itulah yang disebut dengan sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat sunnah yang boleh dilakukan kapan saja di mana saja kecuali pada waktu-waktu terlarang. Waktu terlarang itu contohnya pada asar, pada salat subuh, ketika matahari terbit terbenam atau di tengah-tengah gitu ya. Maka pada waktu-waktu yang terlarang itu tidak boleh melakukan salat mutlak, ya. Sebagai contoh umpamanya eh, sebagian ulama yang mensahihkan salat tasbih karena hadisnya menurut mereka sahih itu termasuk salat mutlak karena salat itu dilakukan tanpa sebab dan juga e, waktunya tidak ditetapkan kapan siapa yang mampu melakukan tiap hari lakukan kalau enggak sepekan sekali kalau enggak sebulan sekali kalau enggak setahun sekali atau seumur hidup sekali itu tidak ada waktunya kapan itu termasuk salat mutlak termasuk umpamanya dari segi waktu salat syukur wudu termasuk salat mutlak walaupun ada sebab tapi dari segi waktu boleh dilakukan kapan saja nah untuk orang yang musafir termasuk musafirnya karena haji dan umrah haji dan umrah orang yang berhaji dan umrah atau orang yang musafir boleh melakukan salat sunat apapun disyariatkan tetap melakukan salat sunat apapun kecuali salat rawatib kecuali kau belas subuh dua rakaat, maka itu tetap dilakukan oleh Nabi SAW walaupun dalam keadaan safar. Adapun sholat lainnya sebelum duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, maka tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga orang-orang yang sedang musafir termasuk haji dan umrah, tidak disyariatkan melakukan sholat rawatib. Adapun salat sunat selain serawatib seperti tahiyatul masjid seperti syukur wudhu seperti tahajud seperti duha maka boleh dilakukan sekalipun oleh seorang musafir. Oleh karena itulah maka kebanyakan kebanyakan ini para jamaah haji atau umroh dari Indonesia atau dari negara manapun itu terjerumus ke dalam banyak kesalahan dari aspek ini mereka melakukan salat rawatib sebelum zuhur sebelum asar uh, sebab ada zuhur, uh, ba'da maghrib, ba'da isya bakar sebelum asar, ba'da asar, ba'da subuh juga ada yang melakukan mangpang mumpung di sana Para ini maksud dengan salat di masjid Haram seratus ribu kali lipat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat maksudnya salat yang disyariatkan. Kalau salat yang tidak disyariatkan lalu dilakukan ya enggak boleh gitu ya. Nah, ini kebanyakan kesalahan, kekeliruan para jamaah haji dan umroh. Nah, sholat mutlak termasuk sholat sunat yang boleh dilakukan. Asal jangan pada waktu yang terlarang. Termasuk oleh orang yang sedang umroh atau sedang haji. Termasuk setelah mereka pulang dari sono, di Indonesia, di kampung halaman. Boleh tentu saja melakukan sholat mutlak. Begitu Pak Heriawan, Wallahu'alam suwab. Ya, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya uh, dari SMS yang sudah kami terima dari Ibu Sofia di Pelajar Pejuang 45 Bandung. Assalamualaikum, Ustaz bagaimana kalau berjualan online di FB, lalu banyak yang suka, apakah itu termasuk kria? Syukron. Pertama, Ibu Sofia ya di Pelajar Pejuang. Sofia. Sofia, Ibu Sofia di Pelajar Pejuang Barokah Allahumma Coba dengarkan kajian-kajian tentang fikih muamalah yang dibahas oleh Dr. Erwan Ditarmidi. Dan nanti juga insya Allah di Bandung akan ada lagi kita mendatangkan beliau tanggal 17 ya, kalau tidak salah ya, di Masjid Salman ITB tentang fikih muamalah. Itu dibahas pertama bukan masalah ria'i, tapi bagaimana hukum berjual beli online. Yang kesimpulannya terlarang. Karena apa? Karena tidak terpenuhinya rukun jual-beli tersebut. Rukun jual-beli itu ya adanya penjual, ada pembeli, ada barang. Yang disono. Ada pun pada waktu online, tiga-tiganya tidak ada. <tuh> tidak bertemu di satu majlis. Penjualnya di mana, gitunya pembelinya di mana, barangnya di mana. Terlebih umpamanya, barang yang dipajangkan fotonya di e, Facebook, atau di internet gitu ya, e, terlihat seperti bagus atau indah dengan ukuran dibayangkan sekian. Pas kenyataannya tidak sebagus, seindah dan tidak seperti yang dilihat di, di, di foto. Mm -hmm. Nah, di sini ada unsur ghorornya. Oleh karena itu, hindarkan jual-beli online. Jual-belilah secara langsung. Jadi barangnya harus ada di sana. Jangan sesuatu yang dianggap fiktif kadang-kadang barangnya belum ada, tapi diposting dulu uh, gambarnya. Nanti begitu ada yang pesan baru beli, baru beli ke dealer atau beli ke bukan ke dealer ke apa ke ke grosir. Uh, lebih parah lagi kalau barangnya fiktif seperti saham. Saham ada jual beli saham kan? Nah itu. Orang yang menjualnya, orang yang membelinya dan sahamnya semuanya fiktif, tidak ada, hanya tulisan saja. Oh ini umpamanya saham uh, Kospi, Hanse, Hang Seng atau apa lagi, uh, seperti itu, uh, kita tidak tahu mana uh, sahamnya itu di mana dan seterusnya ya penjualnya juga perusahaan tersebut di mana kita pembelinya. Akhirnya itu kayak pertama kayak judi, yang kedua tidak ada barangnya, tidak ada penjualnya, tidak ada pembelinya bertemu dalam satu majelis. Maka itu terlarang, tidak boleh ya. Begitu Ibu Sofia wallahu alam bissawab. Iya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Aufa di Cimahi Apakah ada dosa-dosa khusus yang menjadikan siksa kubur? Dan adakah amalan-amalan khusus yang dapat mendatangkan nikmat kubur? Doa-doa. Dosa-dosa eh, do, khusus yang mendatangkan adab kubur ada. Pada intinya begini. Semua dosa, apapun jenisnya secara umum, itu bisa mendatangkan adanya adab, adab kubur bagi pelakunya. Tapi secara spesial dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa dosa yang akan menyebabkan pelakunya diantar di alam kubur. Pertama adalah namimah atau ngadu domba. Yang keduanya kalau sudah uh, buang air kecil kata orang surnamah atau ombe jadi bersihan tah. Sebagaimana hadis dari Abu Abbas Shallallahu Anhu ma Nabi sela melewati dua kubur. Lalu setelah itu beliau menyatakan In Nahuma layu azaban. Walau yaudzamanufikabir bala In Nahukabir. Kata Nabi selusung dua penghuni kubur ini sedang diazab dan dua-duanya tidak diazab karena perkara yang mereka anggap besar. Padahal itu ya besar. Adapun yang pertama adalah ya layestatir minal baul. Jadi tidak bersih setelah apa namanya baul setelah wow. kencing. Ni, jadi setelah cer, gitunya, dah kabelat di jalan cuma na, di nanaun di nata tangkalan, kadang-kadang umpama supir mah muka pantau, weh hunkol kasih sinya, cer di naban, setelah itu digibri-gibri meesan, terus weh, gitu tanya. Nah itu akan dianggap di alam kuburnya dan yang kedua nama mah, itu nama itu tukang ngadu domba. Maksudnya ngadu-ngadu orang, bukan sissy, tukang ngadu domba itu. Gaduh dombanya nggak boleh, tapi ngadu-ngadu orang, ya? Yang ternyata bersahabat jadi bermusuhan, yang ternyata bersaudara menjadi e, berselisih, itu juga termasuk adab e, orang yang akan diadab di alam kubur. Termasuk dalam salah satu hadis Nabi seseorang bermimpi dibawa oleh malaikat Cipr Mikail di suatu tempat, beliau melihat ada orang yang duduk kemudian ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuknya. Kedua ada juga orang yang apa namanya ber Berdiri memegang batu dan di bawahnya ada orang yang lagi berbaring. Lalu ditinggangkan eta batu tengah gejret karena mastaka eta jalmi sampai pejet, gelinding. Kemudian diambil lagi kepala orang tadi sudah utuh lagi. Kemudian ditinggang lagi. Begitu. Melihat juga ada orang yang kokojayan di sebah di sungai darah. Kokojayan itu renang-renang di sungai darah. Setiap kali dia mau ke pinggir dilempar oleh orang yang ada di pinggir setengah lagi, begitu seterusnya Dan terakhir orang yang Ada di sebuah tungku Tungku, dasarnya Luas, tapi pas Apa namanya eh, eh, Apa, bagian eh, Pintu keluar ke atas Itu sempit, seperti tungku Nah, orang-orang misalnya laki-wanita Telanjang, kemudian Tungku itu dipanaskan Mereka kepanasan, lu berbut Naik ke atas, keluar Tentu saja, orang banyak Jalan keluarnya sempit, berdesak-desakan. Setelah keluar pada melagi api itu mereka balik lagi. Nah, itu semua ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa? Lalu dijelaskan oleh malaikat Jibril dan Mikail, adapun orang yang tadi ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuknya itulah pendusta. Mereka diazab di alam kuburnya sampai hari kiamat seperti itu. Adapun orang yang tadi berbaling, kemudian ditinggang batu sampai pecet kepalanya, itu adalah orang yang e, berilmu tapi tidak beramal. Adapun orang yang tadi e, berenang-renang di sungai e, darah, lalu ketika mau ke pinggir lempar oleh batu, lalu ke tengah lagi, itu adalah para rentenir, para pemakan riba. Dan yang terakhir orang yang tadi tungkuk sambil telanjang, itu adalah para pezina. Mereka akan mengalami itu sampai hari kiamat. Maknanya itu diadab di alam kuburnya Dan oleh para ulama Hadis ini dijadikan sebagai dalil Tentang jenis-jenis dosa Khusus yang akan diadab Di alam kuburnya Ada empat dosa yang disebutkan dalam hadis tadi Pertama berdusta Yang kedua berilmu tak beramal Yang ketiga rentenir Dan yang keempat para pezinah wal Oleh karena itulah Maka ada dosa-dosa e, tertentu yang adabnya secara khusus dijelaskan di alam kubur. Tapi secara umum dosa apapun bisa mengundang adab di alam kubur bila matinya e, dalam keadaan demikian tanpa sebab ditobati sebelum meninggalnya. Begitu. Wallahu a'lam bishowab. Terus ada apa? Bagaimana? Apa? Amal? Amal khusus yang mendapat menantankan kenikmatan kubur. Kenikmat kubur. Seluruh amal soleh itu bisa menghindarkan adab kubur dan mendatangkan nikmat kubur. Seluruh amal soleh, amal soleh itu apa? Amal yang sesuai dengan Quran Sunnah, lahirnya dan batinnya. Maka itulah yang akan mengundang uh, nikmat kubur dan menghindarkan adab kubur. Walaahu alam. Terakhir ya? Ini yang terakhir. Ya. ya. Assalamualaikum uh, dari Assalamualaikum. Abu Salimah lagi. Uh, Ana buka warung kelontong, apa ada jakatnya? Warung apapun, ya, kelontong Atau sembako, atau Kelontong dengan sembako beda? <laughs> atau Apapun gitu ya e, Perniagaan, ya ada zakat Dengan dua syarat, syarat pertama Sudah berlalu satu Tahun, yang kedua Sudah sampai pada nisob Nisob itu adalah Jumlah harta minimal Yang wajib dizakati. Nah kalau dua hal ini terpenuhi sudah satu tahun, kemudian sudah sampai pada nisab, maka iya kena zakat. Baik lontong, sembako, makanan atau apapun yang kita jual termasuk jual barang-barang elektronika, HP, pulsa dan seterusnya. Nah adapun yang dihitung adalah pertama eh, omset. ya, Omset yang kedua uang yang ada ketiga piutang yang ada di luar. Jadi jumlahkan offset itu artinya barang-barang yang akan dijual. Dihitung berapa e, nilai barang yang ada, terus dihitung uang yang ada dan piutang di luar, hutang orang lain yang hutang ke kita. Adapun aset tidak dihitung. Aset itu baik tempat, jongkona, tokona gitunya ataupun umpamanya kendaraan untuk mengangkut-ngangkut barang itu aset, dan itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah omset, omset itu adalah barang yang akan dijual, termasuk stok yang ada di gudang. ya. Kemudian uang yang ada, kemudian piutang. Hitung, kalau itu mencapai kira-kira 85 gram emas, ya, dan sudah terhitung satu tahun, maka keluarkan zakatnya 2,5% nah adapun e, apa namanya pengeluaran sehari-hari seperti umpamanya e, resiko kita sehari-hari gitu ya itu sebagai ke, apa namanya gaji kita atau resiko kita selama berdagang itu tidak dihitung ya artinya apa yang sudah kita makan apa yang sudah kita pergunakan selama kita e, membuka toko itu yaitu sebagai sama dengan gaji karyawan itu sebagai pengeluaran pengeluaran Termasuk umpamanya kalau ada pajak di negeri tersebut, ya itu juga sebagai sesuatu yang tidak dihitung dan seterusnya. Keamanan, kebersihan. Jadi, hitunglah omset, uang yang ada, dan piutang di luar yang berhutang kepada kita. Lalu jumlahkan setelah setahun, kalau itu mencapai nisab zakat, maka keluarkan 2,5%. Tapi kalau belum mencapai sejumlah itu, maka tidak ada wajib zakat. Ya begitu dulu sampai di sini saja dulu Insya Allah nanti jam 10 kira-kira ya Saya ada pengajian di Baltus membahas tafsir Al-Fatiha Siapa yang sempat dipersilakan hadir dan yang tidak sempat Silakan didengar di Radio Roja Bandung ini Insya Allah mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali Sekian saja subhanakallahu bihamdik Ashadu an ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaiku walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh